Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil fala Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan Nasu Taqur Rabbakumal Lizi Khalakukum min Nafs Waqida, wa Khalqa minha Zujha, wa Beth minhumu Rijal Kithiro wa Nisa, wa Taqulillahal Lizi Tasaalun Bihi wal Arham, Inna Allah Kana Alaiyukum Rakiibah. Ya ayuhan Liziin Amnu Taqulillah wa Qulu Qaulan Sadiida yuslih lakum a'mala kum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna ahsan al-kalami kalamullah wa khair al-huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam wa shar al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Bapak-bapak dan ibu-ibu Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita diberi kemampuan dan kemauan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hadir di dalam majlis ilmu Kehadiran kita di majlis ilmu Dalam rangka menambah amal soleh Termasuk juga dalam rangka memperbaiki amal Maka ini sebuah nikmat dan karunia Yang Allah berikan kepada kita semuanya kita sadar betul bahwa di akhirat nanti Amal soleh inilah yang satu-satunya menjadi sebab ditolongnya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amal soleh inilah yang satu-satunya kita andalkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hari itu nanti Harta jabatan bahkan keluarga termasuk pasangan termasuk orang tua termasuk anak termasuk saudara semuanya tidak bisa memberikan manfaat. Layan faumalun walabanun illaman atallaha biqal bin salim. Yomayyfirul maru min akhih hari dimana seseorang Lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi dari ibu dan bapaknya, wa sohibatihi wa bani dari pasangannya dan anak-anaknya. Maka pada saat itu yang membuat kita bahagia, membuat kita tenang, nyaman adalah karena adanya pahala-pahala dari amal soleh kita. Maka setiap kita diberi kemampuan beramal soleh seperti pada pagi hari ini Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Semoga Allah memberikan semangat dan memberikan juga kesempatan Agar kita lebih banyak lagi beramal soleh Dan selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian juga kita tetap hadir di majelis ilmu. Maka jika dulu para ulama menyatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita tidak makan tidak minum, ada batas waktu di mana. Kalau terus tidak makan dan tidak minum Ini akan menjadi sebab kematian kita Itu artinya Kebutuhan makan dan minum Ini adalah kebutuhan yang sangat krusial Yang sangat urgent Tetapi para ulama menyatakan bahwa Kebutuhan seseorang terhadap ilmu din Ini lebih besar dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman Karena menyangkut keselamatan dunia akhirat Apalagi saat ini semakin jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekat dengan kiamat dunia ini semakin penuh dengan hiruk pikuk, penuh dengan gejolak, penuh dengan keributan, penuh dengan ya, permasalahan. Maka sebagian dari kita ada yang mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi sebagian dari kaum muslimin ada yang terlalu peduli sehingga menguras energinya. Maka Bapak Ibu Jamah sekalian disinilah kita harus bisa memetakan, melakukan mapping ya semacam itu. Melakukan filter mana perkara-perkara yang perlu kita urusi dan mana perkara yang tidak perlu kita urusi. Karena kalau semuanya diurusi, ditanggapi, apalagi kalau aktif di sosial media itu cowok hp-nya luar biasa pak sekarang ini <tuh> di semua bidang ya. urusan politik, waduh ya, terus nggak ada hentinya rame terus ini ya. ngurusin masalah hutang negara lah masalah korupsi masalah reformasi di beberapa lembaga dan lainnya. Memang ini juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Belum lagi ada keributan-keributan. Ya, atlet Israel ditolak di Indonesia. Dicabut visanya rame. Pembelanya pada muncul. Wah ini umek gitu. Mereka mengatakan baru enam atlet perempuan saja. Orang-orang Islam sudah takut katanya begitu. Sebenarnya bukan takut ya tapi... Lihatnya saja tuh maaf ya bahasa kasarnya itu jijik lihatnya itu terus terang ya kepada bangsa penjajah yang menindas membantai saudara kita di Gaza lihatnya saja sudah enak gitu bukan takut ya ini juga menimbulkan keraguan yang terbaru rame lagi polemik TransTV ya ini merembet bukan hanya Trans TV Transmat juga didemo. Khawatirnya nanti Trans Jatim. Trans Iya, <laughs> kenapa yang transgender enggak didemo gitu ya. Nah, ini kan PR yang harus diselesaikan sebenarnya. Bahkan yang memberikan komentar justru seorang ustazah yang melakukan transgender malahan begitu. Ya, ada kan itu ustazah yang seperti perempuan, bukan seperti lagi jadi jadi perempuan nah Maka Bapak Ibu Jamaah sekalian Kalau dulu saja para ulama terdahulu mengatakan Kebutuhan ilmu ini lebih besar Daripada kebutuhan kita terhadap makanan minuman Apalagi hari ini Kalau kita tidak merapat kepada para ulama Kita tidak membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Membuka lembaran-lembaran kita para ulama Mendekat kepada orang yang berilmu Maka kita semakin Sulit mengambil sikap Mana yang harus saya urusi Mana yang tidak Dan kalau memang diurusi sebatas mana Kita mengurusinya Dan bagaimana cara mengurusinya Bagaimana cara bersikap Nah ini semua dengan ilmu Maka kalau kita lagi memperhatikan Bagaimana sekarang itu Mulai dari uh, Level orang awam Bahkan sampai levelnya ya Kalangan orang-orang yang dianggap berilmu Mereka setiap saat menyerang dakwah sunnah ini ya Dari berbagai sisi dengan berbagai macam fitnah Dan berbagai macam pembahasan Ini kalau diperhatikan juga banyak Maka kalau kita ibaratnya orang berkelahi Itu kalau hanya nangkis itu sibuknya luar biasa Tidak ngatasi terlalu banyak Ya, mending kita apa? Udah menyerang saja Menyerangnya dalam arti Menyerang di sini adalah jalan terus saja kita dakwah sampaikan ilmu Dekati orang-orang Supaya mereka dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita terus meng-upgrade ilmu kita Meng-upgrade amal kita Kita menyebarkan ilmu terus Orang mau ngomong kesenak sini Kalau kita urus terus, enggak habis-habis Mending kita belajar terus Nambah ilmu Kemudian meluaskan jaringan dakwah di mana kita berada, kita sampaikan kebenaran Kita ajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz Min fiqhis sunnah wal kitabil aziz Masih membahas tentang apa yang dimakruhkan Kalau dilakukan di dalam sholat Mayak rohu Ya ma yakrahu fi'luhu fi shalat apa yang dimakruhkan kalau dikerjakan di dalam salat kita sudah pada poin ke-6 kemarin kita lanjutkan poin yang ke-7 jadi Bapak Ibu Jamaah sekalian makruh artinya tidak, tidak membatalkan salat ya tetapi kalau dilakukan ini tidak disukai Mengapa tidak disukai kalau kita nanti simpulkan dari poin-poin itu Rata-rata perbuatan atau aktivitas yang dimaklukan ini rata-rata menjadi sebab mengurangi kehusuan sholat kita Rata-rata begitu ya, Di antaranya yang kita sudah bahas Yaitu main mainkan baju, badan ya Kemudian bertolak pinggang Kemudian mata kita melihat langit ke atas Kemudian menoleh tanpa adanya keperluan ya. Kemudian eh, <tuh> Apalagi kemarin asadl ya saddle yaitu ada yang berpendapat saddle ini adalah eh, Sama dengan isbal Ada lagi yang berpendapat seperti dalam kitab Nailul Autor tangan dua-duanya masuk di bawah baju kemudian ruku dan sujud dengan kondisi itu. Nah kita lanjutkan poin yang ketujuh perkara yang makruh dilakukan di dalam sholat. Yang ketujuh atas saubu yaitu menguap, menguap maksudnya orang jawa bilang angop, ya bukan. Dari cairan berubah jadi gas itu adalah menguap ini beda lagi. Ya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bahasanya Nabi saw bersabda, At-tatha ubu fis salatimina fa ida tatha abah adukum fal Menguap. Itu maksudnya di sini fisalah di dalam salat adalah dari syaitan. Maka jika salah satu diantara kalian ingin menguap maka tahanlah semaksimal mungkin sesuai kemampuan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu pengetahuan Ya mungkin berkaitan dengan uh, anatomi tubuh atau secara lebih luas lagi dalam ilmu biologi bahwa orang menguap itu adalah proses di mana seseorang kekurangan oksigen sehingga butuh suplai oksigen lebih banyak dan tidak cukup dengan hanya tarikan napas sehingga dibantu dengan adanya menguap. Nah, ini kalau di, dilihat dari sudut apa namanya biologi Tapi mengapa di dalam Islam Dikatakan bahwa Orang yang menguap Apalagi di dalam sholat Sebenarnya para ulama membahasnya Menguap itu Baik di dalam sholat Ataupun di luar sholat itu dari syaiton nah, Kenapa dikatakan dari syaiton Karena identik Orang menguap Apalagi banyak Sering menguapnya itu seringkali identiknya dengan orang yang yang malas. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan biologi nyambung apa tidak? Sebenarnya eh, banyak faktor yang menyebabkan orang kekurangan oksigen mungkin kurang istirahat dan kurang istirahatnya bisa jadi karena memang ada pekerjaan, ada aktivitas yang yang sebenarnya baik dilakukan misalkan orang lembur ya harus tugas malam tapi banyak juga orang yang kekurangan oksigen artinya ngantuk karena banyak bergadang yang tidak diperlukan nah namun pada intinya kenapa dikatakan dari setan karena menguap itu apalagi ini sedang serius nih menghadap Allah dalam salat bolak-balik wah oh, oh itu kita saja sebagai manusia nun saya ya bapak ibu kita sedang ada masalah serius nih di hadapan kita ngobrol ada orang terus ada orang angop terus gitu di hadapan kita itu sedikit banyak kita terpengaruh ini orang ini bolak balik angop ya tetap ada ada konotasi negatif di situ walaupun mungkin sebabnya adalah sesuatu yang positif mungkin anaknya sakit dia harus menungguin semalaman tapi kesan pertama secara zahir kalau kita sendirinya sebagai manusia lihat orang oh, angop-angop terus itu rasanya enggak enak. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau itu di dalam salat maka tentu ini akan juga mengurangi entah berapa persen atau berapa besarnya tetap mengurangi kehusuan orang itu kalau eh, angop atau menguap. <tuh> nah, dalam hadis yang lain yang tidak dicantumkan di sini bahwa ketika seseorang itu menguap, kenapa Rasulullah menganjurkan untuk menutup, ya, dengan tangannya dan ini bahkan para ulama pun menjelaskan diusahakan yang nutup itu tangan kiri. Ini sebagai lambang itu keburukan. Alasannya adalah dalam dalam hadis disebutkan bahwa ketika seseorang menguap kalau tidak ditutup khawatir setan itu masuk. Nah, setan ini bisa pengertian secara hakiki yaitu jin ya dari yang setan dari kalangan jin atau keburukan apa saja karena saiton itu adalah sesuatu yang jahat yang buruk kalau enggak ditutup nun sepas angop oh, tawon masuk leng itu kan bahaya Pak ya ngentup di dalam mulut bahaya gitu Apalagi kalau tahunnya 10 langsung masuk kan bahaya kan bisa jadi rombongan, weh kita pas angop rodok merem, loh pas mingkem kok sudah di dalam gitu, maka ini luar biasa aja, bisa, ya dianjurkan kalau angop tutup, Nah itu harus ditutup Kemudian apa yang harus dilakukan orang yang sedang sholat dan ingin menguap? Maka Rasulullah perintahkan, fal yak zim mastato, tahan semaksimal mungkin. Ada sebagian lemah mengajarkan caranya tahan itu dirapatkan bibirnya. Ada lagi yang kalau nggak tahan lagi dengan bantuan tangan kiri tadi. Ini sebelum menguap. Kalau sudah menguap memang disunahkan untuk ditutup. Tapi kalau belum akan ngangokan kita mau menguap itu kan terasa pak ya. Kalau kita fokus itu ini mau mau angop nih. Nah itu sebelum terjadi bibir dirapatkan. Sebenarnya menguap itu sesuatu yang e, terkontrol artinya bisa ditahan walaupun tergantung kekuatannya ada yang ditahan oh, sampai sampai menurut saya wajah berubah ya berusaha nutup tapi daya daya atau power untuk menguapnya itu kuat tengah-tengah oh, gitu, oh, gitu ada yang seperti itu nah ini yang dianjurkan adalah ditahan lawan dengan cara mengatupkan kedua Bibir dirapatkan, kalau ternyata masih berat, bahkan dengan tangan kiri. Lu pengin ngup. Dan jangan di, justru di los. Ini ada hadis lain, ketika orang itu menguapnya los sampai bunyi. Wah, ini saya buat ya, contoh gitu. Kan ada pak kayak gitu pak, di enak-enaknya. -enak. Wah, ini dalam hadis nabi disebutkan maka disitulah hiburannya setan, setan tertawa, setan tertawa. Dan kita harus membuat setan itu menangis, harus membuat setan itu tidak suka. Kalau kita sering membahagiakan setan, setannya tambah sehat. Bukankah saat kita akan makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, supaya apa? Setannya tidak ikut makan. Kalau tidak baca Bismillah, setannya sehat. Kata sehat, sehat kata sehat, setannya empat sehat, lima sempurna, wah sehat mau mau tidur malam hari tutup pintu Bismillah kata setan aduh tidak tidak kebagian tempat tidur tidak bisa nginep malam ini ya akhirnya apa masuk angin katu setannya kan sakit kalau ini terus istiqomah kita lakukan maka setan semakin lemah. Tapi kalau makan dia ikut, tidur dia ikut, kemudian dia banyak hiburan. Apa hiburannya? Yang membuat setan tertawa di antaranya apa? Kalau seorang menguap dan sampai bunyi wah oh, gitu. Itu setan jadi tertawa. Iya. Apa pernah Ustaz lihat ndak ini kan antara Rasulullah begitu ya. Itu perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menguap di dalam sholat itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Tapi hukumnya makruh minimal mengurangi kehusuan sholat. Maka saran dari Rasulullah adalah dengan cara menahannya secara maksimal. Ini yang ketujuh. Termasuk perkara yang dimakruhkan dalam sholat adalah menguap. <tuh> yang kedelapan. Al-Busoku jihatil kiblat. Nanti ada pembahasan pada bab berikutnya apa yang dibolehkan dalam salat. Tapi di sini ada kriteria yang dimakruhkan itu adalah kalau meludahnya ke arah kiblat atau ke arah kanan. An Jabir dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna ahadakum idha qama yusalli fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yamini. fal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusro fa in ajilat bihi badiratan فَلْيَقُلْ بِسَوْبِهِ hakada سُمَّةَوَا سَوْبُهُ سُمَّةَوَا سَوْبَهُ بَعْدَهُ عَلَى بَعْد Rasulullah bersabda Sesungguhnya salah satu diantara kalian ketika berdiri untuk sholat Maka Allah Taala itu ada di arah depannya Maka janganlah dia benar-benar meludah ke arah depan atau ke arah kanan Maka meludahlah ke arah kiri di bawah kaki kiri Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian Ini menunjukkan bahawa meludah di dalam sholat itu boleh Tapi ada caranya Dan ini karena keadaan darurat tentunya ya Tidak sembarangan ya Walaupun dibolehkan ke arah selain depan dan kanan Tapi jangan bolak-balik ngidu ya. Apalagi sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah ini rawan sebelah kiri, puh ya sebelahnya kesembur gitu ya. Jadi walaupun dibolehkan, ini pada kondisi kadang seseorang itu kalau tidak meludah tidak khusus sholatnya ganggu. Kan kita pernah merasakan pak ya kalau perut sedang sebah ya mual, itu kan air liur, air ludah itu kayak bertambah banyak di mulut. Nah itu kalau nun sewu Kalau kita telan lagi itu tambah mual Apalagi sudah banyak Dilek ini rasanya ya Allah Walaupun air ludah sendiri itu tidak enak Harus dibuang ya. Maka saat ingin meludah Membuang air ludah air liur kita Ketika sedang sholat dibolehkan Namun dimakruhkan ke arah depan atau ke arah kanan Dan dibolehkan ke arah kiri dengan catatan juga ada ada kriterianya, ada panduannya nggak asal kiri, tapi dijatuhkan di bawah kaki, di sebelah kaki kiri. Oke. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan dalam arti wah ini sudah mau keluar nih, susah ya. Maka bisa dibuang ke baju kita, ya, kan bukan najis pak ya. Air air liur kita beda sama air liur anjing ya. Pakar kita ini, alhamdulillahnya suci gitu ya. Jadi tidak tidak menajiskan pakaian kita. Syukur-syukur nah, kalau ada sakunya. Nah, wah ini kelihatan berut enak ya aman. Lebih walaupun ngerembes, tapi kan lebih lebih aman. Tidak tidak sampai kelihatan lebih banyak ada minim meminimal. Nah dari pembahasan para ulama, kalau pakaiannya memang ada sakunya, maka di kiri berut bahkan ada yang memberikan uh, panduan jadi tidak sampai disemburkan tapi beler tuh ngaliran pak ya uh, sesuai gaya gravitasi pasti kan ngalir ya, pak jadi tidak sampai puh nunsewo okay. guys tapi lewer tuh masuk ya, ini dibolehkan dan yang dimakruhkan kalau meludahnya ke arah depan atau ke arah kanan Nah maka ke arah kiri ya di kaki kiri. Surat, atau kalau tidak tertahankan fainaajilat bihi maka dikeluarkan dialirkan melalui pakaian kita sebelah kiri. Syukur-syukur ada sakunya bisa masuk. Ya, tuh kena duit, tak apa-apa lah. Bisa dikeringkan ya pak ya. Ronggote saya buat telas, tidak apa-apa. Ya bisa dikeringkan Ludahnya sendiri aja pak ya Kalau ludahnya orang lain kita mungkin jijik Tapi kalau ludahnya sendiri Nah tapi kalau tidak ada kepentingan Jangan disengaja bolak-balik Cacu-cacu gak boleh pak ya Tetap akan mengurangi kehusuan Ini bagi kondisi yang memang harus me Membuang air ludah Baik ini Perkara yang makruh Dilakukan di dalam sholat nomor 8 Yaitu meludah ke arah kiblat Atau ke arah kanan yang kesembilan tashbikul asabi i. ada yang namanya tashbik ya, kita baca dulu hadisnya nanti baru kita bahas dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tawaddu ahadukum fi baitihi summa atal masjidaka nafis untuk melaksanakan salat Ya maka selama di masjid selama uh, solat sampai dia kembali jangan melakukan ini lalu Rasulullah sabaka bayna al Nah tasbih ini Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu menyulam ya jari-jari kita maksudnya menyulam itu bagaimana ya kurang lebihnya nah, menjalin seperti ini salah-salahnya merangkai antara jari-jari kanan tangan kanan dengan kiri. Dan ini larangan makruh Al makruh litanzih Jadi larangannya hanya makruh Bahkan sebenarnya di, di, Kemakruhannya itu Bukan hanya pada saat sholat Saat berangkat Saat selesai sholat Namun karena ada hadis lain di mana Rasulullah itu Melakukannya setelah selesai sholat Maka artinya bukan sesuatu yang haram Jadi Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk ibadahnya orang Yahudi, ya seperti gini sehingga dimakruhkan. Namun karena Rasulullah pernah melakukannya waktu itu beliau salat isya, salat isya kemudian beliau lupa salatnya dua rakaat, artinya lupa, bukan sedang mengkosor, tapi beliau sedang lupa waktu itu salat isya dua rakaat, kemudian salam selesai salam Rasulullah. Kemudian mundur bersandar di tiang sambil ya merangkai uh, jari jemarinya tasbih tadi. Uh, maka ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah makruh bukan sesuatu yang diharamkan. Uh, dan juga ada tambahan ini ini sebenarnya pengaruhnya kepada kehusuan lagi. Jadi uh, tasbih itu adalah merangkai termasuk juga jangan sampai kita Ya, terlalu sering melakukan kiropraksi apa kiropraksi? Nerek nerek, lo wakbar, nah, terus cetak cetek cetek, apalagi sepuluh sepuluhnya oh, urut, waena oh, salat krikit krikit krikit krikit, oh, udah gitu kerak kerak. Oh. Ya ini perkara yang makruh, tapi kalau terlalu banyak bisa membatalkan sholat karena ini gerakan di luar sholat yang tidak diperlukan. Karena apa yang Dilakukan di dalam sholat adalah gerakan sholat Nah pengecualian gerakan di luar sholat boleh Tapi terbatas Nami, Tapi kalau berlebihan Tetap itu adalah perbuatan yang membatalkan sholat <tuh> yeah. Karena batalnya sholat dengan perbuatan yang di luar sholat Dengan sengaja tanpa keperluan Nah misalkan lehernya itu benar-benar tengeng pak. Aduh, ini kalau kalau gak dikerak ini lebih gak usul lagi nah, Ini pilihan Tapi secukupnya Kruk sudah, ya jangan berlebih-lebihan, apalagi sampai ambil anduk ditarik. Oh, itu namanya terapi bukan sholat <laughs> ya. akan ada lagi populer ini apa terapi keretek ya kirokiropraksi istilahnya. Nah ini para ulama membahas tasbih itu menjalin gini saja itu dimakruhkan, <laughs> ya. Ada yang berpendapat ini meniru Yahudi. Kalau meniru Yahudi, pada dasarnya kalau itu ciri khas mereka ini kan diharamkan ya. Nah, tetapi sebagai lagi mengatakan ini mengurangi kehusuan. main-main jari, ada yang ditash tasbik, ada yang kretek-kretek gitu ya. Maka ini adalah perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. <coughs> yang ke-10 kafu sy'ri wassaubi al kafu ini kafu ini ada yang memaknainya uh, menyingsingkan atau menggulung ya. Kita baca dulu hadisnya An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Umir <laughs> Umirtu an asjuda ala sabatin la akufu sya'ron wala tsauban Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota sujud. Kalau dalam hadis lain Rasulullah menunjukkan, lalu hidung, ya, kemudian telap, lutut kanan, lutut kiri, jadi lima. Kemudian jari-jari kaki kanan dan jari-jari kaki kiri menghadap kiblat, semuanya nempel. Ini adalah tujuh anggota. Sujud. Maka Rasulullah mengatakan. Dan aku tidak menggulung menyingsingkan rambut ataupun pakaian. Jadi Bapak Ibu Jamaah sekalian. Bahkan ada yang dalam tara, para ulama mengatakan itu bentuk kesombongan. Jadi maksudnya begini. Kita mau sujud. Nah misalkan ada rambutnya Pak ya. Mau sujud. Oh, digulung dulu. Masukkan gitu ya. Nah. Wah ini rambut dah nih. Karena Ada sebagian orang bahkan yang mengatakan tidak sah Karena kehalang Sebenarnya tidak masalah Tapi justru malah melakukan perbuatan menggulung Bahkan ada yang melakukannya itu sebelum sholat Itu dimakruhkan Jadi eh, sampai sedetail para ulama itu menjelaskan Contohnya orang ini rambutnya banyak Terus diikat oh, Dimasukkan dibalik, dibalik Dibalik apa namanya Peci Itu namanya menggulung al, al kafu itu seperti itu. Nah lebih lebih kalau itu dilakukannya saat solat me menggulung pakaian itu bagaimana mau sujud, duh ini kan nyerek kena lantai, ditarik misalnya. Ya. Allah apa mau sujud ya Allah Akbar Nah sebelum nyampe tarik disingsingkan, ben enggak kena lantai, nyerek kayak ini larang. Nah misalkan begitu. Ada sebagian ulama mengatakan ini kesombongan malah. Jadi seseorang disibukkan dengan pakaiannya, dengan rambutnya saat sholat Makruh, tidak membatalkan sholat, tidak haram Tapi mengganggu kehusuan sholat Maka apa yang dibolehkan gerakan di luar sholat Itu biasanya karena ada kepentingan Nah kalau tidak ada kepentingan masuk dalam bab yang dimakruhkan Tidak ada kepentingan, kenapa harus dising -singkan. Eh mau mau sujud nuh dilipat apalagi ada yang memahaminya al kafu itu lipat loh wakbaran repot banget ya orang sholat masih kober ngelipat ngelipat pakaian Enggak. ya apa saja yang mengganggu sholat ya kecuali itu kalau dibiarkan lebih mengganggu maka harus ada tindakan tapi kalau tidak mengganggu biarkan saja nah, misalkan tulisan resleting apa ya nggak boleh ya. bni dicopot dipasang lagi dipasang dicopot lagi nggak boleh ini di luar sholat Kalau terus menerus bisa membatalkan sholat Tidak ada keperluan di sana Tapi kalau butuh memang <tuh> Maka dibolehkan Sedangkan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan Walaupun itu perbuatan ringan Itu dimakruhkan karena bisa mengurangi kehusuan sholat Menggulung, menyingsingkan pakaian Menggulung rambut Ini adalah perkara yang dimakruhkan di dalam sholat <tuh> Yang ke sebelas Takdimu Rukbataihi ala yadaihi fis sujud Mendahulukan kedua lutut Daripada tangan saat akan sujud nah, Ini pendapat dari beliau Syekh Abdul Adin Badawi Beliau mengambil hadis Tentang cara menuju sujud Itu harus mendahulukan kedua tangan Sehingga beliau memakruhkan yang mendahului dengan Kedua lutut Namun dalam masalah ini Kita fleksibel Karena Uh, sebagian dari para ulama berpendapat justru yang didulukan adalah kedua lutut. Nah dari dua pendapat ini mana yang kita pilih pada dasarnya mana yang lebih memudahkan ya? Karena pada hadis itu disebutkan tidak disebutkan secara detail. Ada hadis yang menyebutkan detail detail itu caranya, tapi para ulama pun rawinya ragu apakah duluan tangan atau lutut. Nah, sedangkan hadis yang yang dijelaskan dalam kitab ini adalah hadis yang sifatnya umum. Yaitu larangan sujud seperti sujudnya unta. Atau seperti duduknya unta. Nah, yang jadi khilaf para ulama, rawi hadisnya ragu. Janganlah kalian itu sujud seperti unta mau duduk. Nah, baru ada keterangannya. Yaitu meletakkan kedua lutut sebelum atau Kedua lutut duluan, baru tua tangannya. Jangan seperti itu. Nah keraguan rawi itu adalah dalam masalah duluan mana ya. Tapi kalau masalah jangan seperti duduknya unta, ini fix sepakat bahwa ini hadis. Jangan meniru unta. Tapi terkait masalah mana yang harus lebih dulu. Nah di situ hilafnya perbedaan pendapat. Ini saya lupa. Ini penasaran, ingin lihat unta itu kalau duduk gimana ya. Nanti lihat di YouTube aja pak ya. Kalau tidak sempat ke kebun binatang. Tapi pada poinnya dua-dua pendapat ini boleh kita pilih salah satu lutut dulu atau dua tangan dulu. <tuk> Namun penulis kitab al wajiz memilih pendapat bahawa yang disunahkan adalah meletakkan kedua telapak tangan dulu ketika mau sujud baru kedua lutut. Sehingga orang yang mendahulukan lutut dari kedua tangan menurut beliau adalah makruh. Di masalah fikir ini harus lapang dada Fleksibel jangan saklek pokoknya ini Yang benar yang lain salah terbuka Selama masih ada Peluang-peluang uh, di sana pendapat lain Kita Memilih pendapat yang memantapkan hati Kemudian menghormati Pendapat yang lain <tuh> Ini yang ke sebelas Yang ke dua belas Bastul yada ini Fis sujud namanya bastu itu bastu itu artinya sebenarnya dari kata basato basato itu melapangkan meluaskan tapi yang dimaksud di sini adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi lupis sujud bersikap pertengahanlah kalian di dalam sujud ini itidal wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatol dan janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua tangannya sebagaimana ya anjing membentangkan kedua Tangannya, maksudnya Bapak Ibu jemaah, Sekalian ini maksud, yaitu meletakkan. Nah, bukan hanya telapaknya, tapi juga nempelkan ininya. Nah, kalau ini saya yakin ini sering lihat anjing gini, Pak. <tik> sambil melet biasanya. Nah, sering nggak ya, lihat kayak gitu ya? Kalau anjing itu capek, diem. Nah, itu nyelonjorkan. Yang nempel, apakah telapaknya apa sama ini istilahnya apa ya? Ada di sini ada tulang hasta, ya. Dari mulai Dimakruhkan Jangan meniru seperti Kita manusia Ya harus Para ulama sebagainya ada yang berpendapat Kalau orang itu ikut bela diri Sebaiknya jangan pakai jurus-jurus hewan ya Karena berdasarkan hadis-hadis Nabi Jangan niru unta Jangan niru anjing Ya tapi ini berkaitan dengan masalah bela diri, kan ada pak jurus cong-cong corang, jurus monyet nyolong pisang, pisang kan ada pak itu. Ya, karena saya juga suka bela diri itu mengamati ya tuh, waduh, kalau jurus monyet itu benar-benar kayak monyet pak, itu. padahal orang itu <tuh> ya mulai dari jalannya aja kayak monyet gitu ya, bagaimana jurus eh 12 langkah elang itu ada saya pernah ikut pernah latihan itu dulu waktu ikut kungfu biasanya kungfu silat itu ada jurus ekor naga macam-macam itu ya ini pembahasan di luar tema tapi ada sebagian ulama mengkiaskan jangan niru-niru binatang gitu ya <tuh> tapi ini masih Bisa dikoreksi ya pendapat ini tentang Masalah bela diri adalah urusan urusan dunia Hanya saja kalau kita Sebagai manusia jangan merendahkan diri Karena dengan sikap seperti binatang Apalagi kayak monyet itu jadi Jadi wibawanya gak ada gitu ya, ya Orang kayak monyet gitu ya Nah kita diberi kesempurnaan Malah menurunkan Level seperti binatang Mungkin kalau ahli bela diri Itu kalau menggunakan gerakan manusia Bisa terbaca makanya gerakan Hewan gitu ya Nanti lama-lama kalau gerakan monyet terbaca juga karena sering lihat nah, cari hewan yang langka gerakan ya jurus gerakan dinosaurus <laughs> baik nah ini ada larangannya makruh itu seperti anjing jadi nempel dan anehnya nun sewu di masyarakat kita justru ada ya keyakinan oh kalau perempuan harus seperti itu kalau laki-laki diangkat ini hadisnya dari apa yang diambil dari mana ya? Membeda-bedakan ya ada nun sayu alasannya harus nun sayu kayak ngempit sesuatu gitu ya. Jangan biarkan gua gini gitu. Ya. Seperti laki-laki. Jadi <coughs> aneh sekali banyak wanita-wanita modern itu tidak mau di, di diskriminasi, dibedah-bedakan dengan laki-laki. Tapi kok bala, bala, dalam bab sholat malah pinginnya dibedakan gitu. Padahal justru Rasulullah menyamakan tata cara gerakan sholat laki-laki dengan perempuan, tapi ada yang berpendapat justru malah ya nempel ininya apa tulang hastanya di lantai seperti anjing. Ini adalah makruh di dalam sholat. Yang dimaksud bas tuliadain, pisudut merentangkan tangan itu maksudnya seperti itu. Ini termasuk poin yang ke 12 perkara yang dimakruhkan dalam salat. <tuh> yang ke-13 As-salatu <tuh> bihadratit ta'ami aw wa huwa saat makanan disajikan atau salat dalam keadaan menahan ahbasain yaitu dua buang air. Menahan buang air besar, menahan buang air Kecil. An Aisyah takolat dari ibunda Aisyah beliau berkata, Sami etu an Nabiya saw. saya telah mendengar Nabi Muhammad saw bersabda, La solat bihad roti toami. Jangan solat saat makanan disajikan. Wala wahuwah yuda fiuhu al akbatan dan jangan solat sambil menahan buang air besar maupun buang air kecil. Apakah tidak boleh? Boleh tapi makru. Kenapa dimakrukan balik lagi? Karena akan mengurangi konsentrasi atau kehusuan. Jadi kalau sudah disajikan makanan nah, maka makan dulu. Bahkan seandainya orang itu jadi masbuk tertinggal maka tidak mengapa. Ya, ini saking uh, bimbingan Rasulullah itu luar biasa daripada ini orang sholat mikir no makanan ya sudah kerucuk kerucuk nemen ditunggu sekian lama begitu mateng tinggal makan ya sudah kadung kemecer itu pak kemeser terus dia sholat nah itu akan mengganggu keusulan apalagi di sana ada beberapa orang hiu uh, manapun nah, itu lebih gak usul lagi pak engko nang dintena sate neng kari tempe menjese ya opo iki wah ini banyak di situ ya bukan berarti wah muasa sih orang itu sampai semikir itu sama makanan kayak enggak pernah makan ya namanya antisipasi rasul itu mengantisipasi kan sangat mungkin terjadi seperti itu maka kalau makanan sudah disajikan makan dulu supaya tidak mengurangi kekhusyukan maka dimakruhkan dia salat sementara makanan sudah disiapkan begitu mikirnya macam-macam orang itu kalau sudah disi disiapkan. Waduh, cuman pas anget kowe nak jane nek salat iki wadem, nek salatnya mikir gitu, Pak. Macam-macam itu. Ya. Nah, ini akan mengurangi kekhususan. Kemudian menahan buang air besar dan menahan buang air kecil. Tidak batal, tidak tidak apa tidak dilarang tapi mengurangi kekhususan. Maka sebaiknya sebelum salat itu di nun sewu dibuang dulu dibuang dulu makanya jarak antara azan dan ikomah itu salah satu standarnya barometernya adalah seseorang perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk buang air besar kalau buang air besar kan buang air kecil lebih cepat pak ya biasanya maka yang jadikan barometer adalah lamanya orang yang buang air besar tapi yang standar pak ya kan beda-beda pak ada yang memang kecepatan tinggi ya karena materinya sudah gampang keluar gitu ya. Ada yang lama. Nah, tapi ambil tengah-tengah ya, kira-kira 10 sampai 15 menitlah begitu. Apalagi Nun Saewu, sebagian ulama menganjurkan kalau bisa difokuskan salat subuh, itu adan iqomahnya agak dilamakan karena banyak keperluan kalau salat subuh itu. Ada orang Nun Saewu biasanya paling sering ya, walaupun tidak semua, buang air besar itu di waktu pagi, terutama menjelang subuh atau setelah subuh. Yang kedua nya yang terjadi Yang punya suami, punya istri Belum mandi janabah, kan butuh mandi dulu gitu. Ya kalau sebelum azan sudah mandi Atau mandinya di malam hari Tapi kan tidak harus selalu di malam hari mandinya Besok aja sebelum sholat Begitu ngelilir baru adhan Waduh belum mandi Sudah mandi, buang air besar juga Kan lama gitu Nah maka sebaiknya Di bersihkan dulu dibuang dulu supaya tidak mengganggu sholat. Ya. Itu kan betul-betul mengganggu, pak ya, mengurangi kehusuan ya. Coba kalau orang kita kita lagi sholat, kemudian pingin pipis, uh kembeng gitu ya. Tapi yang lebih berat adalah buang air besar, karena buang air besar itu melibatkan ada pemanasan sebelumnya, nah itu harus ditahan juga gitu ya. ya. Berbagai macam reaksi kimia terjadi di sana ya menghasilkan gas-gas alam yang sangat susah ditahan. Nah ini mules. Nah ini lebih mengganggu, mengganggu sekali. Ya ini makanya dimakruhkan kita sholat menahan pipis dan buang air besar. besar. Apakah harus dibatalkan ya kalau memang sudah tidak bisa ditahan daripada pas sholat terus ya, ke, ke, ke, ke, kebobolan gitu ya. Tapi kalau masih masih bisa ditahan. Boleh ditahan tapi makruh, makanya yang terbaik adalah sebelum sholat maka buang dulu. Tapi kan belum terasa, nah itu. Ya. Kalau belum terasa ya gimana lagi Pak? Mungkin tadi waktu belum sholat nggak kepingin gitu ya. ya Baru dapat dua rakaat kok tiba-tiba melilit, nah. Itu. Jadi balik lagi ke pembahasan, ini adalah makruh. Tidak dilarang dan tidak membatalkan Sholat, tapi Mengurangi kehusuan sholat nah, Maka Sebaiknya Diantisipasi sebelumnya <tuh> Sebenarnya Semua yang mengganggu kehusuan Itu harus diselesaikan dulu <tuh> Misalkan sholat Lagi masak Ya matikan dulu saja Daripada pas sholat kepikiran Beledas ya Allah, Apa yang berpijinnya Apalagi minyak pak Kalau minyak itu kelupaan, nyala itu bisa Kobong gitu Kemarin saya masak gurame Guramenya sudah diserok, ditaruh Kompornya nyala terus Terus saya kasih makan ayam tahu Kompor saya murup wuh, gitu. Nah itu kan kepikiran kalau sholat Maka apa yang membuat kita kepikiran Selesaikan dulu sebelum sholat nah, Termasuk Makanan disajikan makan dulu Kalau pengen buang air besar buang air kecil Lakukan dulu Kecuali memang tidak di planning Ternyata di tengah-tengah Mules pengen buang air Nah Itu e, ditahan Kalau masih bisa ditahan Tapi makruh Tetapi kalau sudah tidak bisa ditahan Sebaiknya dituruti dulu Terpaksa harus batal Baik. Yang terakhir Dalam bab ini Apa yang dimakruhkan dalam sholat adalah Musabakotul Imam. Musabakoh itu apa? Musabakoh tilawatil. <coughs> dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'al Allahu ra'sahu himarun aw yaj'al suratahu suratun himarun Hendaknya seseorang di antara kalian takut ya kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya Takut apa? Takut kalau Allah menjadikan kepalanya di kepala keledai, atau Allah menjadikan wujudnya seperti wujud keledai, bukan hanya kepalanya. Bukan berarti maksudnya wah nanti kalau nyalip imam terus tiba-tiba berubah kepalanya ya jadi ke kepala keledai. Ini adalah sebuah tahdid ancaman, jangan me mendahului imam. Namun beliau memasukkannya bukan pada perkara yang dilarang dan tidak membatalkan sholat tapi sesuatu yang makruh di dalam sholat. Nah maka Bapak Ibu Jamaah sekalian berprinsip pada hadis yang berbunyi Inna ma ju'ilal imamu liyuktam mabih Fa'idha kabbaro pakabbiru Fa'idha qoro'a fa'ansitu faida roka'a farka'u dalam hadis yang lain, faiza qala sami hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Ada kalimat innamajuilal imam. Innama lil hasr pembatasan. Dijadikan imam hanya. Kenapa harus ada imam, ada pemimpin? Karena untuk diikuti. Namanya komandan, ya imam. Dijadikan imam itu untuk diikuti Nah kalau gak diikuti kenapa harus ada imam ya Sholat sendiri-sendiri masing-masing Justru karena adanya imam itu artinya pemimpin Harus diikuti Maka dijadikan imam untuk diikuti Maka kalau imam takbir Takbirlah kalian Kalau imam membaca Bacalah apa dengarlah Dalam hadis tadi Nah, kalau imamnya membaca dengarkanlah Karena gunanya dikeraskan itu untuk diperdengarkan Ini pendapat yang menyatakan bahwa imam ketika mengeraskan bacaannya Maka makmum tidak perlu membaca tapi mendengar saja Walaupun kita menghormati pendapat yang menyatakan tetap harus baca Karena al-fatihah itu adalah rukun sholat Nah Maka dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam takbir, takbirlah kalian. Kalau imam baca, dengarkan. Kalau imam ruku, ikutlah ruku. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkan robana, walaikum alhamdulillah dan seterusnya. Maka jangan menyalip atau membarengi bahagian, ya. Apalagi nyalip. Ya, saya pernah sholat yang bikin saya nggak husuk. Jadi terlalu aktif. Jadi makmum itu juga bahaya harus sabar ya. Saya sholat di mami Allahu Akbar. Nah, karena telinga saya gatel saya ngangkat tangan. Itu makmumnya langsung ruku, loh. Saya kelihatan tangannya di samping. Ya. Jadi, dikiranya saya takbir gitu. Makanya sabar dulu, saya belum nyampe ruku, ya. Yang baik itu adalah ketika imam sudah melakukan gerakan selanjutnya secara sempurna. Allahu Akbar, plek, ikuti. Sami Allahu liman hamidah, plek berdiri ikuti gitu ya. Ada pertanyaan berapa detik jedanya, gak tahu saya juga ya Gak ada hitungannya zaman Nabi ya Yang penting apa? Segera Segera tapi jangan bareng Dan jangan mendahului Dan jangan pula tertinggal terlalu jauh ini Saya pernah sholat Pada sujud terakhir Kemudian mau tahiyat akhir Itu ada yang masih sujud lama Itu sampai pertengahan tahiyat masih sujud Nah ini kalau sholat sendirian silakan. Mau menambah doa di dalam sujud Tapi kalau ada imamnya Segera diikuti Kalau terlalu jauh ini namanya tidak ngikutin Tapi kalau terlalu aktif Bareng nyai imam apalagi menyalip Diancam oleh Rasulullah Hendaknya kalian takut Takut apa? Kalau mendahului imam Takutlah kalian kalau-kalau Allah jadikan kepala kalian jadi kepala keledai Atau wujud kalian jadi seperti keledai Ini bukan pada makna Benar-benar nanti kalau seperti itu langsung jadi keledai tidak Tapi ini sebuah warning, warning ya, Peringatan dari Rasulullah Sallallahu <tuh> alaihi wasallam Baik bapak ibu jamaah sekalian Ini adalah 14 eh, Perkara Yang dimakruhkan Di dalam Solat ya. Sebenarnya rencana mau saya lanjutkan Ke bab berikutnya Mayubahu Fi alahu fisola, ya. fi alahu fisola. Bab apa yang dibolehkan untuk dilakukan di dalam solat. Namun eh, saya cukupkan sampai di sini. Sisa waktu barangkali ada yang kurang jelas, bisa disampaikan dan dibahas pada forum ini. Bila dari pembahasan tadi atau mungkin dalam perkara lain terutama yang berkaitan dengan salat dan kurang jelas, monggo Bapak Ibu bisa menyampaikannya untuk menanyakannya. Oh, duluan Ah Gunawan dulu nggih, ngapunten. Monggo. Asalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah laosone itu pemakaman dan buang air itu. Padahal kita kalau mau salat berjamaah terutama di masjid di sini kan kita lihat anak cucu itu kadang-kadang namanya sholat di anak cucu itu, itu masih lari-lari masih apa? Nah, jadi kalau melihatnya kayak gitu kalau diterusin sholat kan risik juga. Nah apalagi dalam yeah. kita menerbitkan anak-anak itu dulu masih bisa atau ditaruhkan karena milih baru kita sholat yeah. itu masih masuk dalam rukshul ringanan kita sholat bersama. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau tadi makanan saja yang sudah tersedia harus kita makan dulu Karena kalau tidak dimakan bisa mengurangi kehusuan Nah bagaimana dengan keributan anak-anak di awal sholat ketika imam sudah memulai sholat Apakah kita sebaiknya mengabaikan keributan tadi dan langsung sholat Mengikuti imam atau membereskan anak-anak dulu Nah Secara asal sebenarnya ketika ikomat bahkan sholat sunnah saja harus dihentikan Karena ini adalah panggilan ya untuk memulai sholat Jadi ikomah itu sebuah komando Kalau azan memanggil orang ke masjid dan menunjukkan masuknya waktu sholat Kalau ikomah itu adalah Seruan untuk memulai sholat Sehingga kalau seseorang itu sholat tahiyatul masjid Sholat kobliyah Di tengah-tengah iqomat Maka dibatalkan sholatnya Bergabung dengan jamaah Kalau secara asal begitu Artinya amalan sunnah saja Ibadah harus ditinggalkan Karena harus segera mengikuti imam nah Bagaimana dengan keributan anak kecil Kalau memang Ya keributan ini bisa ditertibkan di awal karena tidak menutup kemungkinan nanti sudah tertib ribut juga di tengah-tengah. Kalau memang keributan ini bisa ditertibkan di awal, maka ya pertama bisa dikiaskan dengan tadi makanan saja, walau walaupun cuma berupa makanan, kalau sudah disiapkan maka makan dulu jangan sholat. Nah ini ada kepentingan. Yang juga sama karena mengganggu kehusuan kalau dibiarkan maka kalau kita merujuk kepada hadis tadi makanan saja yang sebenarnya bisa kita tinggalkan ya nggak usah makan nanti saja itu saja dibolehkan untuk makan dulu apalagi ini berkaitan dengan ketertiban masjid walaupun artinya dengan kata lain boleh kita membereskan dulu anak-anak walaupun kita hanya tertinggal ya di sana ada orang-orang yang tertinggal solat karena ada kepentingan. Contohnya, wah oh ini uh, yang jaga parkir ya, Kadang terpaksa demi kenyamanan yang lebih besar Dia memang tertinggal, tapi dia memberikan manfaat bagi jamaah yang lain Karena kemarin di salah satu masjid di tempat saya itu Honda Vario hilang ya, dari itu membuat jamaah ain dahusu Kalau itu tidak ada solusi Maka setiap sholat jamaah kepikiran Vario 2025 saya lunas bisa waduh ya nah, misalkan begitu ya kan kepikiran ya nah maka ada di antara jamaah itu yang nelat sholatnya ya nelat nunggu dulu nah ini adalah perkara-perkara yang darurat yang lebih urgent gitu nah termasuk mer membereskan merapikan menertibkan anak-anak karena kalau imamnya paham sebenarnya ditunggu dulu ya nah masalahnya adalah imamnya tidak paham bablas mawon ya. Jadi kalau imam yang betul itu Rasulullah itu detail Sampai lurus, luruskan, rapatkan dan Nunjuk, oh ini ya, harus Atau ada petugas khusus yang merapikan nah, Maka kalau yang ideal adalah Imamnya harus memberikan waktu dulu Sampai benar-benar siap <tuh> Tapi kalau imamnya ternyata memulai Apakah kita harus memulai atau membereskan dulu Maka membereskan dulu Demi kehusuan kita dan juga jamaah yang lain Sebagaimana juga Rasulullah me Menyuruh kita makan dulu Bukan langsung bergabung dengan yang sholat. Dan, dan ini tentunya bisa diantisipasi dari awal. Ya memang ketertiban masjid ini perlu perlu di, dibuat semacam SOP ya. Ada sebagian ulama yang melarang anak-anak kecil ke masjid. Namun kalau kita kembali ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Sholat juga bersama anak kecil Di antaranya adalah bersama Hasan Hussein Sehingga Rasulullah Sempat dinaikin punggungnya oleh Hasan dan Hussein ketika sholat Juga Rasulullah pernah Sholat sambil membawa Umamah Yaitu cucu Rasulullah dari Zainab Nanti ada pembahasan Dalam bab apa yang dibolehkan Di antaranya Rasulullah menggendong umamah Ini cucunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah jadi Kalau Maka Ideal sebaiknya Yang imam ini menunggu sebentar Sampai semuanya siap Rapih gitu Makanya imam ini dianjurkan Untuk menghadap ke belakang dulu Supaya memastikan sudah rapih Lihat kiri kanan gitu ya Karena ada sebagian bahkan paling banyak imam itu memerintahkan sawu sufu tapi dia sudah tidak ada kiblat tidak ngerikan jadi hanya formalitas saja sawu sufu fakum fa'inat asfiyat as sufu fimitama seolah-olah itu bagian dari ritual ya, yang harus dibaca dulu itu naafdal kalau tidak dibaca padahal itu tujuannya adalah perintah kepada jamaah. Nah anehnya juga jamaahnya juga menjawab Sami na waatokna tapi solatnya enggak karu-karuan pak katanya kami mendengar dan taat untuk rapi lurus dan rapat tapi mencar mencar. Nah, itu juga jadi kebanyakan orang itu tidak paham yang dia ucapkan hanya mengatakan oh ini bagian dari ritual padahal bukan bagian dari solat tapi ini adalah uh, cara agar tertib jamaah ketika solat berjamaah. Jadi mending kita rapikan dulu, baru kita bergabung dengan jamaah. Lebih baiknya ada yang ditunjuk untuk me me membantu kerapian ini. Nah, tapi yang terbaiknya lagi adalah dikondisikan jauh-jauh sebelum sholat, diatur dengan baik. Ada aturan di sebuah masjid yang baku, yang mengatur ketertiban sholat jamaah, termasuk mengatur anak-anak. Allahu alam disawak. Enggak Pak tadi, katanya. Sebelum ada dorongan untuk buang air besar, okay. biasanya itu ada dorongan untuk buang angin. Angin, okay. kadang kita kan nggak tahu ini. Uh, kalau hmm. air besar kan kelihatan, okay. Okay. kalau angin kan nggak terasa ini antara keluar ataupun. Nggak okay. ragu gitu ya? Terus ini hmm. untuk membedakan di mana? Okay. Nah ini jelas dalam hadis tentang was was. Jadi Shayuton itu akan membuat waswas -was orang yang sedang sholat. Salah satunya apa waswasnya? Yaitu orang sholat ini kepikiran saya buang angin apa enggak ya. Nah maka dalam hal ini Rasulullah mengatakan kalau kalian digoda Shayuton dan ada waswas -was antara ini saya batal karena buang angin atau tidak, maka kata Rasulullah maka cek oleh kita salah satu dari dua atau dua-duanya ada. Kalau salah satunya ada atau kedua-duanya ada Fix berarti batal Apa itu yang pertama suara Kalau suara gak ada Baunya <tuh> Kalau dua-duanya gak ada Maka kita harus meyakinkan diri bahwa saya gak batal Jadi ketika surat Duh kok ini kan mules ya Apalagi sampai wuh, Sampai mules gitu. Terus setelah itu kita tiba-tiba ragu Ini saya sudah keluar anginnya apa belum ya Maka yang pertama dicek adalah Aromanya Gak ada aromanya aman aman suara enggak ada ya karena ada juga yang tipe itu ya suaranya menggelegar tapi enggak ada baunya ada apa ya suaranya dahsyat tapi baunya nah yang bahaya enggak ada suaranya tapi dahsyat baunya ya Allah dan aneh Pak itu pernah salat jemaah kalau enggak salah satu apa dua sub ketika salat itu tercium aroma yang sangat khas Jelas itu bukan aroma e, limbah pabrik, ndak? Kita bisa membedakan kok ini limbah pabrik, ini limbah orang. Tidak bisa. Itu ada, tapi anehnya sampai selesai nggak ada yang batal. kan aneh banyak. Ini saya bingung. Ini, ini siapa yang melakukannya? Apa mungkin ada tapi malu atau gimana itu ya? Nah, mungkin malu nanti setelah gak ada orang dia butuh. Padahal nggak usah malu gitu. Nah, jadi kalau was was. Kalau was-was pastikan salah satu atau keduanya. Kalau ada salah satunya saja, wah oh ada suaranya. Dan kita yakin dari suara kepunya kita, gitu ya. Nah, kalau bau, bagaimana bau? Ada nggak ada? Nah, tapi kalau baunya ini, saya ragu bau saya apa bau orang gitu. Bisa bedakan nggak? Biasanya kalau bau orang itu lebih bau gitu ya. Baunya sendiri itu kok biasa, gitu ya. aneh gitu. Saya juga heran. Kenapa ya? Sama-sama baunya, tapi kita bisa membedakan. Kalau punya sendiri itu nggak terasa bau. Gitu. Kalau punya orang, walaupun dikit baunya banget gitu. Intinya, ini memang dibahas oleh Rasulullah Was-was itu muncul sering kalinya ada terkait masalah kesucian Batal apa tidak Termasuk buang angin, ini saya buang angin apa tidak Pastikan kalau dengar suaranya saja, tidak ada bau, oh berarti batal Atau hanya ada baunya saja, tidak ada suaranya, batal Apalagi dua-duanya, sudah bersuara, bau lagi Nah, itu jelas batal Jadi caranya seperti itu Tapi kalau dua-duanya gak ada Jangan diragukan oleh setan Jangan dibuat apa ya Dipermainkan setan Terus sepanjang sholat mikir Saya ini batal apa enggak Batal enggak Maka semua hal yang membuat kita ragu Di dalam sholat harus dipilih salah satu yang meyakinkan Contohnya ragu dengan jumlah rakaat Jangan dibiarkan terus berlarut-larut Segera ambil keputusan Ambil angka terkecil Misalkan begini Ragu ini saya dapat tiga apa empat Ambilnya apa yang kecil Diputuskan tiga Jangan empatnya ya Ambil tiga supaya apa nambah Kalaupun kelebihan tidak masalah Ada sujud sahwi nanti ya Tapi ambil yang angka terkecilnya ini berlaku dalam rakaat sholat pak Tapi kalau beli makanan di warung Ambil yang tertingginya pak uh, Saya bingung tadi habis berapa ya Kayak antara 5 atau 6 oh, Dikiaskan dari sholat saya paling ambil 5 Kasihan warungnya Mending dilebihkan lebih aman gitu. Jadi jangan dikiaskan dalam hal yang lainnya Jadi Semua yang membuat was-was di dalam sholat Harus segera diputuskan Jangan berlarut-larut Keyakinan kita ini adalah sangat penting seperti kita sudah hudu dari rumah Kemudian masjidnya agak jauh Atau misalkan kita mau taklim Dan hudunya di rumah Kemudian di tempat taklim Solat dulu nantinya Nah di jalan itu kita dalam keadaan suci Nah kadang-kadang ketika mau solat kita ragu Saya tadi di jalan batal apa enggak ya Nah maka yang seperti ini Kembalikan ke hukum asal Bahwa saya tadi yakin sudah hudu Dan saya ragu batal enggaknya Kembali ya pilih yang yakin saya sudah wudhu. Kalau masalah batal, tidaknya masih ragu, pilih yang yakin. Nah, kecuali kalau yakin batal nah lain, berarti pilih yang yakin. Dari mengatasi was was itu adalah kita memilih di antara dua yang meragukan dengan yang meyakinkan. Kalau masalah buang angin, pastikan dua hal: apakah ada baunya atau suaranya? Jadi kalau bahasa Indonesia itu bau dan atau ya. Suaranya artinya bisa jadi gabungan antara bau dan suaranya atau salah satunya ada maka kita batal. Kalau dua-duanya ndak ada jangan mau dipermainkan setan, lu ndak batal, lanjut karena dua-duanya ndak ada. Nah itu caranya memutus eh, penyakit was-was atau godaan setan berupa was-was. Demikian, Allah alamul sholawat. Monggo Masalah menahan kentutnya. G. Orang yang sudah tua ya biasanya itu kalau naik air itu gampang pember. G, sebenarnya. Ya, kalau turuti tentu bisa tiga kali batas. G. Yeah. Nah, bedanya terus gimana mau apa sih? Yeah. G. Rasanya tak <coughs> naja kalau gitu. G. Yeah. itu itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah tua ini konsentrasi terus daya ingat ini juga menurun nggih. Okay. Sehingga kadang-kadang pas salat itu kadang-kadang lupa. Sering lupa. Nggih. Okay. Terutama ini uh, duduk tahiyat. Uh, duduk habis duduk kan duduk pertama sujud lagi itu tadi apa sudah? Sudah. Hmm. Belum apa belum ada sujud dua atau tiga masih satu. Sering, <laughs> kalau sudah fokus itu bacaan ini kan kadang-kadang merasa lupa gen yeah, yeah. betul. betul sudah tua ini seperti itu <laughs> <laughs> yeah. terus katakan saja mungkin oh, tadi kebajet ya. mau sujud sawi itu lupa salat lagi <laughs> sujud <laughs> sawi <salah satu -salah. laughs> ya itu ya betul pak sudah sudah lupa uh, bagian dari solatnya nanti rencana mau sujud sahwi sujud sahwinya lupa kalian juga <laughs> ya yeah. Ya jadi yang pertama berkaitan dengan usia di mana mudah kembung sehingga kalau dituruti maka mungkin akan berkali-kali ya buang anginnya. Nah yang pertama bahwa menahan buang angin itu tidak dilarang hanya dimakruhkan. Nah sesuatu yang makruh apalagi di sana ada uh, mudorot ya. Bung, yang yang se, apa namanya, yang haram saja ketika mudorot, tapi dalam dalam masalah ini pasti mudorotnya yang levelnya berat ya. Yang haram saja ketika mudorot boleh dilakukan ya. Contohnya eh, ketika seseorang di hutan kelaparan, kalau tidak makan dia akan mati dan tidak ada makanan lain selain babi. Nah itu zaman darurat itu berkaitan dengan nyawa. Yang haram saja ketika darurat menjadi Halal. Nah, bukan kita meremehkan yang makruh, tapi di situ ada darurat orang yang sudah sepuh bolak balik kembung. Nah, pasti kalau tadi nuruti standarnya, oh, harus dibuang di dulu. Nah, ini tidak tidak kau bersolat. Nun saya buang angin, saya udul lagi, mau mau solat lagi, buang angin lagi, diturut terus terus kapan solatnya? Tidak ada solatnya. Nah, ini artinya kondisi darurat. Maka yang darurat seperti ini maka tentunya menahannya dibolehkan bahkan sebenarnya bukan dibolehkan karena yang makruh itu boleh sebenarnya artinya dipilih gitu ya kalau memang e, ada kekurangan kelemahan dan disitu dar darurat buang angin terus maka sholat menahan buang angin bahkan contohnya yang darurat tuh orang yang nun sayu ada penyakit besar ya dia pipis tidak tertahan ya artinya klebnya sudah <laughs> apa itu istilahnya sudah donor istilahnya ya. Enggak bisa nahan kencing, loss terus gitu ya. Ada kan seperti itu loss. Nah, pada kondisi seperti itu memang itu najis. Kalau masih bisa ditahan dalam waktu sebentar, artinya untuk selama salat maka tahan. Tapi ketika tidak bahkan itu dibolehkan salat pakai pempes. Artinya pakaiannya najis sebenarnya, tapi kan darurat itu. Kenapa harus pakai pempas? Supaya najisnya cukup untuk dirinya Kalau nanti tidak pakai pempas Bahaya, ya ngalir ya di sampingnya Ke orang nah, Ini kondisi darurat Ada kelemahan nah, Ini perkaitan dengan masalah buang angin Orang yang sudah sepuh sering buang angin Ya Karena kena dingin dikit buang angin Kena aset buang angin Ya <tuh> Laper kerucuk-kerucuk buang angin gitu ya Nah yang seperti ini boleh ditahan Karena juga yang normal saja itu sebenarnya makruh saja ya tidak dilarang ya Sebaiknya dihindari tapi ini kondisinya adalah e, darurat Maka tidak harus dia membatalkannya lalu butuh batal lagi, batal lagi, batal lagi Karena dia bisa mengukur ini kalau saya batalkan atau saya buang Pasti nanti akan begini lagi terus beda kalau ah biasanya mulas banget ya dibuang dulu setelah itu ndak ada nah ini masalahnya sering muncul maka ditahan saja dan sholatnya dilanjutkan ini yang pertama yang kedua berkaitan tadi apa buang angin juga ya oh lupa ya lupa nah apa yang dialami Rasulullah Bahkan beberapa kali beliau pernah sholat asar dua rakaat setelah salam para sahabat bertanya apakah engkau mengkosor salat anda wahai rasulullah oh tidak tadi saya salat sempurna loh tadi dua rasulullah ini pernah kejadian di salat asar rasulullah juga pernah salat dua rakaat salat isya dan itu juga lupa nah maka bapak ibu jamaah sekalian ketika usia sudah lanjut sering lupa malah yang lain lupa juga pak masih usianya 40 tapi banyak mikir utang ya suratnya lupa kadang-kadang gitu pak terus terang ya Mikir waya jatuh tempo ini, Akhirnya lo lupa, ini sholat ini dua atau tiga ya Nah maka yang seperti ini Yang kita lakukan adalah memilih angka yang lebih kecil Kalau ragu antara dua dan tiga Berarti kita pilih dua Sujud juga begitu Saya sudah sujud sekali apa dua kali ya Kita ambil yang kecil Oh baru sujud sekali, nambah lagi Walaupun ternyata faktanya sudah tiga kali Bahkan empat kali Kita pilih yang angka terkecil Tambahkan Nah, maka setelah itu kita lakukan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi ini hanya pada rukun, ya, pada rukun salat kalau eh maaf, pada yang wajib. Kalau rukun selain sujud sahwi harus juga mengganti, ya. Tapi kalau pada yang wajib sujud sahwi saja. Nah, bagaimana kalau kita lupa juga ada sujud sahwi? lupa tidak sujud kalau masih dekat waktunya baru salam ya maka lakukan setelah salam kita duduk sujud dua kali terus salam lagi ya takbir duduk ya takbir duduk kemudian sujud dua kali kemudian salam tapi kalau sudah lewat jauh sudah beberapa jam yang lalu loh perasaan tadi sholat saya kan harusnya sujud sawi kan enggak Maka tidak perlu mengganti. Sudah ya. selesai di situ kita minta maaf kepada Allah. Dan tidak perlu mengulangi sholat kita. Terlalu jauh. Ya. Jadi caranya seperti itu. Pilih angka terkecil. Dan diganti dengan sujud sahwi. Kalau e, memang apa namanya e, sempurna kurangnya satu rokaat, dua rokaat. Maka ditambahkan. Lalu sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa. Lakukan setelah ingat waktu salam dan masih dekat. Jangan sudah sehari dua hari. punya. Lagi, Cukup alhamdulillah, mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Jika ada kebaikan semoga Allah tambahkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kita di dalam majelis ini semoga Allah ampuni dan maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.